Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wa al wassalamu al ala rasulillah, Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah, Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa illa billah Amma ba'd Hadrat al-machtarameen wa yang saya hormati dan saya muliakan wabil khusus Sayyidul Walid Al Habib Abdul Al Habib Taufik bin Abdul Ghadir As-Sigaaf mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Fakir berdiri di sini sebagai bentuk imtisalan lil amar karena dikatakan intisalul amar khairum min sulukil adab. Taat kepada perintah guru itu lebih baik daripada adab. Al-Fakir diperintahkan untuk menjelaskan apa yang berkaitan tentang puasa. Pengertian dari as-shom atau puasa kalau secara khasa diartikan sebagai mutlakul imsak. Menahan diri secara mutlak. Baik dari makan, dari minum, dari perbuatan sekalipun. Dikatakan sebagai saum. Ini bagaimana Allah mengisahkan tentang Siti Maryam di dalam Al-Quran. Inni nadartu lirrahmani saumah. Balan ukal lima liawma insiya Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk puasa Apa nadarnya? Yaitu aku tidak mengajak bicara dengan seseorang pun Tidak berbicara dikatakan dengan saum atau puasa Ini puasa secara bahasa Adapun puasa dalam pengertian secara syariat adalah al-insaku anjami'il mufattirat mintulu'il fajar ila hurubi syamas finiyatin maksusah yaitu menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasa apakah makan, minum atau yang lainnya dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari jika didasari dengan niat secara khusus. Hingga kalau ada orang menahan diri saja tapi enggak didasari dengan niat, bukan dinamakan puasa menurut pengertian syariat. Kemudian dalil dari kewajiban berpuasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam" Kama kutiba ala lathina mengkoblikum la'allakum tattakun. Wahai orang yang beriman kutiba alaikum efidu eh alaikum diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Dengan tujuan agar kalian bertakwa. Fungsi dari puasa jika kita benar-benar mengerjakan puasa, Allah pasti akan menjadikan kita, mencatat kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian, puasa itu diwajibkan kepada siapa? Orang-orang yang dinyatakan wajib untuk berpuasa ketika terpenuhi ada empat persyaratan wajib. Apa saja? Pertama, harus Islam. Harus beragama islam. Ada pun orang kafir. Dilihat kalau kafirnya kafir asli. Dia terlahir dari orang tua kafir. Maka bagaimana? Dia tidak diwajibkan di dunia untuk berpuasa. Bukan enak meninggalkan puasa. Tapi bagaimana? Nanti gantinya adalah di akhirat. Jika dia terus meninggalkan dan mati tetap dalam keadaan kafir. Orang kafir demikian akan diadab oleh Allah. Selain adab dia dari kekufurannya. Nih, harus orang Islam. Orang kafir asli, tidak wajib. Adapun orang murtad bagaimana tetap kena tuntutan kewajiban untuk berpuasa. Walaupun dia sekarang dalam keadaan agama lain bukan Islam. Tapi kalau sebelumnya sudah menjadi orang yang Muslim. Maka bagaimana tetap terkena kewajiban furuk-furuk Islam. Seperti mengerjakan sholat dan Puasa hingga kalau ada orang masuk Islam sudah Islam setelah itu Murtad lima tahun. Abu Bilal Mendalek kembali setelah lima tahun masuk Islam lagi wajib menggodoki lima tahun itu selama lima tahun itu pula harus digodoki puasanya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus orang yang roshid, yaitu orang yang baligh dan berakal. Sehingga kalau anak yang belum balik, bagaimana tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Cuma bagi anak yang belum balik ketika anak sudah umur 7 tahun, bagaimana orang tua yang diperintahkan untuk memerintahkan anak mengerjakan puasa. Kalau anaknya sudah umur 7 tahun. Makan kalau anak sudah umur 10 tahun, bagaimana orang tua tidak hanya wajib memerintah kalau si anak nggak mau mengerjakan setelah diperintah, wajib memukul karena dikiaskan dengan perintah sholat. Kemudian di samping balik harus berakal, sehingga kalau ada orang walaupun sudah balik cuma dalam keadaan gila, akalnya sudah tidak was, sudah gila, bagaimana? Tidak diwajibkan baginya untuk mengerjakan puasa. Syarat e, wajib yang nomor dua. Syarat wajib yang ketiga yaitu harus dalam keadaan mukim. Dia ikomah. Tinggal ada di daerah domisilinya dia. Bukan seorang musafir. Adapun orang yang musafir bagaimana? Tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa dengan ketentuan Kerja safarnya dia adalah sebelum fajar Contoh Malam harinya dia bepergian jauh Dengan bepergian yang memperbolehkan untuk kosor Di atas 85 km Bepergian jauh berangkat malam hari sebelum subuh sudah menjadi seorang musafir maka bagaimana besoknya tidak diwajibkan baginya untuk mengerjakan puasa karena dia dalam keadaan musafir. Karena dia dalam keadaan musafir. Cuma seandainya seorang musafir tetap mengerjakan puasa bagaimana puasanya tetap dinyatakan sah. Puasanya tetap dinyatakan sah bahkan dinyatakan apa jika dia mampu mengerjakan kuat untuk mengerjakan Maka puasanya itu dia berpuasa sungguh lebih afdol karena dinyatakan bantasumuh ba khairul lakum seandainya kalian dalam keadaan beberkian cuma terus tetap mengerjakan puasa yang demikian ini justru lebih baik dari bagi kalian daripada tidak berpuasa adapun kalau nggak mampu dalam keadaan beberkian dia perjalanannya berat kok tetap memaksa puasa yang demikian ini dinyatakan adalah tidak bagus ya karena dalam satu hadis An Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda laisa minal birri asyiamu fis safar bukan menjadi kebaikan bukanlah dianggap suatu yang baik Memaksakan puasa badal dirinya tidak mampu ketika dalam keadaan bepergian. Nih, syarat yang nomor tiga. Harus iqomah. Yang keempat, al-istitwa'ah. Dia dalam keadaan mampu mengerjakan puasa. Sehingga kalau tidak mampu untuk mengerjakan puasa bagaimana? Tidak wajib baginya. Contoh, orang yang tua rentah. Dia harus setiap jamnya Makan kalau enggak badannya lemes, tidak kuat bagaimana dia tidak wajib baginya untuk mengerjakan puasa cuma tidak luput dari kewajiban mengerjakan puasa tapi harus mengganti dengan membayar fidyah yaitu sekitar 8 on dibayar untuk mengganti setiap harinya dan pembayaran fidyahnya tidak boleh ditakdim di depan jadi kalau mauziah sudah dinyatakan tidak akan kuat untuk puasa Langsung baru masuk Ramadan dibayar untuk 30 hari. Bagaimana? Enggak sah. Kecuali hari pertama aja. Pembayarannya bisa apa? Bisa dengan setiap hari setelah enggak puasa dibayar. Atau kalau enggak mau ditaruh di akhir ya enggak ada masalah. Tapi kalau di awal bayar untuk satu bulan penuh. Selain hari pertama enggak sah. Sama. Karena enggak bisa untuk ditaktim. Itu, kalau kafaro dalam pembayaran fitiah nih empat persyaratan kalau terpenuhi maka bagaimana wajib baginya untuk mengerjakan puasa kemudian rukun rukunnya puasa ada dua apa yang pertama niat dalam puasa harus niat dibedakan dalam niatnya di sini antara puasa wajib dan puasa sunnah kalau puasa sunnah boleh baginya untuk niat dari mulai malam sampai zuhur. Sebelum zuhur masih tetap diperbolehkan untuk niat dengan ketentuan, setelah fajar tidak mengerjakan sesuatu apapun yang bisa membatalkan puasa. Ya, karena ini sebagaimana dalam satu riwayat hadis Nabi, ketika tidak mendapati makanan di rumah istrinya, Nabi langsung menyatakan, Iden ini solim. Kalau begitu, aku tak niati puasa. Kalau sudah tidak ada makanan, izan ini so'im. Kalau begitu, tak niati puasa. Padahal waktu sudah pagi hari. Ini kalau puasa, sunnah. Adapun kalau puasa wajib bagaimana? Wajib untuk tab yitun niyah. Setelahnya, memalamkan niatnya dengan mengerjakan niat sebelum datangnya fajar. Jadi sebelum datangnya fajar, diawali, dimulai dari Apa? dulu ulul abghuru dengan datangnya maghrib setelah maghrib baru berawal waktu untuk berniat puasa fardu besok harinya nih karena dikatakan malam yubayitin ya la sia malah siapa orang siapa yang tidak mentabgit niatnya maka dinyatakan puasanya enggak sah nah, di dalam niat puasa di sini terdapat perbedaan persepsi antara al imam syafi'i dengan Al-Imam Malik Kalau dalam pandangan Imam Syafi'i Setiap hari dalam bulan puasa Ramadan Itu adalah ibadah tersendiri-sendiri Jadi hari pertama itu bukanlah puasa di hari kedua Berbeda ibadahnya dengan puasa yang ketiga dan seterusnya Ada pun kalau menurut Imam Malik Puasa Ramadan itu satu paket Diibaratkan seperti dalam sholat duhur Itu satu paket Dalam duhur terdiri dari empat rokaat Sehingga apa? Kalau menurut Imam Malik, niat dalam puasa Ramadan cukup diwakili dengan di malam pertama Ramadan. Di malam pertama Ramadan, niat untuk satu bulan penuh. Itu sudah mencukupi. Nah, sini para salaf kita mengajarkan kita untuk taklid menggabungkan niat kita antara niat dari madabnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Khusus di awal malam pertama Ramadan. Sehingga apa? Pertama di malam pertama Ramadan kita berniat taklit dengan Imam Malik. Dengan niatnya. Nawaitu sawma syahri ramadona kullih hadisanah lillahi ta'ala. Saya berniat untuk puasa satu bulan Ramadan penuh. Di tahun ini karena Allah ta'ala. Setelah itu kita tetap untuk berniat. Sebagaimana niatnya Imam Syafi'i setiap malam kita niat, setiap malam niat, setiap malam niat terus gitu. Apa fungsinya? Ada dua fungsi utama di sini. Pertama, kalau seandainya di satu hari, satu malam kita kelupaan untuk niat, kita masih ada taklit dengan Imam Malik sehingga bahwa puasa kita tetap dinyatakan sah kita bisa meneruskan puasa kita tanpa ada kewajiban godok. Karena kalau orang puasa tidak ada niat. Dia wajib seperti orang berpuasa. Yaitu menahan diri sampai maghrib. Setelah itu di luar Ramadan dia harus ngedoi. Karena puasanya tidak sah. Ini Untuk bisa sah kayak seperti tadi. Karena sudah ada taklit Imam Malik. Makanya dinyatakan puasanya masih sah. Ngikut kepada Imam Malik. Fungsi yang kedua. Seandainya. Ya ini Seandainya ditakdir mati Di tengah-tengah Ramadan Maka bagaimana Kalau mengikuti pendapat Imam Malik Kita tercatat menge Telah mengerjakan puasa Dengan pahala satu bulan penuh Tidak tercatat sekarang 15 hari Tanggal 15 Ramadan Misalkan ditakdir mati Bagaimana pahalanya dapat pahala Satu bulan penuh bukan pahala 15 hari Itu enaknya kalau kita Ikut juga taklid dalam pendapatnya Imam Malik ini rukunnya yang pertama Rukun yang kedua Al-imsa ku'an jami'il mufattirat Menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasa Terus semua yang batalkan Nanti kita sebutkan apa saja yang batalkan puasa Nah, kemudian Di antara yang membatalkan puasa Ada beberapa perkara Yang harus dijaga supaya puasa kita sah Ada beberapa perkara yang pertama yaitu Makan dan minum Dalam keadaan Sengaja Sengaja makan, sengaja minum nah, Maka bagaimana Walaupun sedikit membatalkan Sengaja Ada sisa dari sahur Satu jawanya upo Satu biji nasi Tersisa ada di mulut Sudah masuk subuh Sengaja ditelan bagaimana puasanya batal Walaupun sedikit kalau disengaja hukum puasanya batal. Tapi kalau nggak sengaja bagaimana dinyatakan sah puasanya walaupun banyak. Habis satu wakul selesai lupa setelah itu ingat. lu aku hari ini puasa kan sekarang Ramadan bagaimana dinyatakan puasanya tetap sah walaupun satu dapur habis. Ya, karena dinyatakan apa? Eh, Mensama fanasiyatu maakala fasyriba falyufal yutim sauma fa inna atamahullahu wasaqah. Barang siapa yang berpuasa lalu dia dalam keadaan lupa makan minum, sempurnakan katanya Rasulullah, sempurnakan puasanya karena sungguhnya yang ngasih makan itu langsung dari Allah. Yang ngasih minum itu langsung dari Allah. Makanya kalau untuk mau puasa, doa aja mudah-mudahan dibuat lupa terus ya. Ini. Yang pertama, yang kedua masuknya suatu barang ke lubang-lubang yang terbuka. Lubang-lubang terbuka dari tubuh, ya mulut, hidung, kemudian telinga, maaf, dua lubang kemaluan. Semuanya barang yang masuk ke situ dinyatakan bisa membatalkan puasa. Ya, semua barang termasuk kategori barang adalah asap asap rokok, nyedot rokok batal termasuk garuk-garuk telinga kalau sampai ke dalam batasan batin bagaimana batasan dalam dinyatakan juga bisa membatalkan puasa, segala sesuatu walaupun setelah itu diambil lagi dicabut lagi misalkan bagaimana bisa membatalkan walaupun bukan berupa makanan Segala sesuatu yang sengaja dimasukkan ke lubang-lubang terbuka di dalam tubuh Bisa membatalkan puasa Bagaimana dengan suntik? Nah, ulama' terdapat perbedaan masalah suntik Ini ada menyatakan membatalkan secara mutlak Ada yang menyatakan tidak Makanya apa? Kita ikhtiat untuk hurud min al-khilaf Kita keluar dari perbedaan pendapat ulama' Kalau memungkinkan suntiknya di malam hari Jangan suntik di siang hari Dibuat nanti kalau malam hari ke dokter untuk suntik Ya, kalau memungkinkan Ya Kalau memang tidak memungkinkan bagaimana Ya, kalau sudah terpaksa Memang pendapat yang kuat masalah suntik Itu ulama menyatakan tidak batal Tapi hurud minal silah Karena sebagian menyatakan batal secara mutlak Jangan suntik di siang hari Nih, Kemudian perkara yang membatalkan juga Yaitu apa Aljunun Gila walaupun sebentar Gila kumat 5 menit Gila sembuh bagaimana Batal puasanya walaupun sebentar Nih, Kalau sudah gila bagaimana Batal Sedangkan kalau untuk pingsan bagaimana Kalau pingsannya itu adalah Semua jami'un nahar Mulai subuh sampai maghrib tidak ada sadarnya sama sekali. Nih, Pingsan mulai lebih sahur, pingsan. Sampai maghrib baru sadar. Bagaimana? Tidak sah puasanya. Tapi kalau seandainya ada sadarnya atau pingsannya bukan dari awal fajar. Jam tujuh pingsan. Walaupun sampai maghrib. Karena ada sadarnya dari subuh sampai jam tujuh. Bagaimana? Tetap sah puasanya. Atau dari sopuk dia pingsan tapi jam 5 sore bangun sadar bagaimana? Masih ada sadarnya kan? Tetap sah puasanya. Kalau tidur bagaimana? Walaupun jamian nahar tidak membatalkan puasa. Cuma ya bukan seperti orang ibadah. Niat setelah sahur tidur bangun maghrib. Bagaimana? Puasanya tetap sah tapi ya dia meninggalkan beberapa ibadah nanti seperti sholat. Nih. Kemudian yang membatalkan puasa juga yaitu apa? Khed dan nifas. Perempuan yang khed, perempuan yang nifas. Bagaimana? Batal. Walaupun di akhir dari apa, siang, se yang selama belum maghrib. Jam 5 lebih 15 menit. Belum maghrib, keluar darah khed. Bagaimana? Batal puasanya. Wajib digodok. Ya, atau nifas, keluar Melahirkan setelah itu keluar darah nifas. Bagaimana? Batal puasanya. Di antara yang membatalkan juga apa? Aridah. Ar Murtad. Walaupun sebentar. Murtad. Sepuluh menit setelah itu dia tobat kembali masuk Islam. Bagaimana puasanya? Batal. Walaupun sebentar. Nah kemudian juga yang membatalkan puasa. Yaitu al-istimna. Al-istimna sengaja mengeluarkan mani. Sengaja mengeluarkan sperma atau mani. Apakah itu maaf mungkin dengan tangannya, mungkin dengan pandangan tahu kalau dia kalau dengan memandang itu bakal keluar mani bagaimana? Sengaja memang dijadikan untuk memandang supaya keluar mani. Ini bisa membatalkan. Kalau seandainya benar-benar keluar mani batal puasanya. Tapi kalau tidak ada kesengajaan untuk keluar mani, bagaimana? Untuk tidur mimpi basah. Keluar mani, bagaimana puasanya? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa, ya walaupun dia nanti diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian, termasuk yang membatalkan pula yaitu al istiqo, Sengaja untuk muntah sengaja untuk muntah misalkan apa sengaja dikelokok masukkan tangannya ke dalam e, kerongkongan dia supaya muntah akhirnya benar-benar muntah bagaimana batal puasanya kalau sengaja tapi kalau enggak sengaja bagaimana seperti dalam perjalanan mabuk dalam kendaraan muntah atau sakit dia kemudian apa muntah bagaimana dengan muntahnya tidak membatalkan puasa. Hanya saja ketika sudah muntah berarti menjadikan mulut kita najis karena sebab muntah. Setelah najis dia tidak diperkenankan untuk menelan sedikitpun dari ludahnya. Kecuali telah mensucikan mulutnya dia dengan berkumur. Dalam berkumur pun harus sampai ke batas doir. Dengan mubalaho, kalau sudah suci, kira-kira ludahnya kalau diludahkan itu sudah bersih, bagaimana? Baru sudah menyatakan suci, boleh untuk meletak, menelan ludahnya dia. Tapi kalau belum disucikan, menelan ludah. Walaupun dengan muntahnya tidak membatalkan, tapi gara-gara menelan ludah yang bercampur najis, hukumnya bisa membatalkan puasa. Nah, ini... Per beberapa perkara ini membatalkan ibadah puasanya. Ada beberapa perkara yang tidak membatalkan ibadah puasanya, hanya saja membatalkan pahalanya puasa. Dinyatakan dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Komsun yufatirnasoim". Ada lima perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Pertama, al-kadhibu, bohong, dusta yang tidak diperkenankan oleh syariat dusta yang menyatakan dosa oleh syariat bagaimana bisa membatalkan pahalanya puasa wal riba ngerasani <suluruhan> orang zikruka keruka ahok kak bima ya kerhu wa inkana sawdikon apa riba ngerasani menyebutkan perkara orang lain dengan yang tidak disukai kalau dia dengar nggak suka marah dengan disebutkan itu walaupun benar keadaannya bagaimana ini namanya ribah ngerasani hukumnya bagaimana bisa membatalkan pahalanya puasa yang ketiga wanami matu adu domba omongan sini disampaikan ke sana supaya bertengkar ini akhirnya terjadi cekcok adu domba ini juga bisa membatalkan pahalanya puasa yang keempat wasaha datu zur sumpah palsu Bohong dengan sumpah. Boh, boh, i, aku kulaannya sekian. Padahal enggak. Ini juga sumpah palsu. Bisa membatalkan pahalanya puasa. Dan yang terakhir. Memandang dengan syahwat. Ini juga bisa menghilangkan pahala dari puasa. Walaupun puasanya sah. Tapi tidak tercatat pahala. Hingga dinyatakan dalam seluruh hadis Kamin so'imin lai salahu min, min syamii illal ju'wal atas. Berapa banyak dari orang yang puasa tapi tidak mendapatkan bagian pahala yang besar dari puasanya. Hanya saja yang dia dapatkan rasa lapar dan dahaga Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan puasa kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.